Selamat siang Pak Indra Selamat siang s i l a k a n komentarnya Ya komentar saya ini karena、uh, Apa namanya Kebebasan untuk PMDA yang Kebablasan Seperti itu Kompleksinya di PMDA yang Merasa sudah punya kekuasaan Jadi s e w e n a n g w e n a n g dan k a l a u mencari pendapatan Asli daerah yang berlebih-lebih a n Contoh yang saya alami sendiri adalah Seperti misalkan perpanjangan HGB ada seperti saya itu di t a n g e r a n g Selatan tiba-tiba biasanya kalau kita HGB sudah terlambat itu kan karena terlambat, padahal tak hanya terlambat misalkan cuma beberapa minggu karena kita baru tahu itu kena denda, itu wajar tapi yang sekarang aneh peraturannya misalkan dari pihak Pemda itu menerapkan seolah-olah kita kena pajak BPHTB jadi kayak melakukan jual beli itu kan Berjuta-juta itu menurut saya itu peraturan yang aneh, itu salah satu contoh a j a Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Indra atas pengalaman Anda. Pak Leo, selamat siang. Selamat siang juga Bu. s i l a k a n Dona Pak. Selamat、Bu. siang juga Bu Dona. Yes. Ya, saya、e, melihat memang peraturan itu e, mungkin e, peraturannya tidak m e n c e r d a s k a n bangsa ya. Mungkin untuk angkat dandang bangsa tidak cadar juga bikin peraturan yang tidak bagus gitu. Contohnya kita melihat. a d b kenapa a d b ikut campur tangan, ikut campur juga mengatakan IHSG itu terbaik bangsa i n d o s i a sudah cerdas, tahu itu、uh, ada dana menggelembung dan sudah tinggi maka ini hari aja sudah terdetok 40 ini bisa turun terus, jual aja tuh terima kasih Terima kasih Pak Leo, Pak Denny selamat siang Selamat siang, itulah karena-gara it, otonomi daerah itu begitu berkembangnya Maka gak heran bahwa kepala-kepala daerah itu pada seperti raja-raja kecil Bukan hanya gubernur, bupati pun membuat peraturannya juga sendiri-sendiri Ya itulah akibatnya sekarang ini, ambur adul <tuh> Terima kasih Pak Denny Selamat siang Pak Paulus i Ya, ya komentarnya Pak Ya, jelas banget ya Bu ya Para anggota Dewan itu asal masuk kantor Bu Biar kelihatan sibuk Dibuatlah perda-perda asal-asalan Yang penting kan dapat uang tip Bu Gaji tetap dan berbagai fasilitas lainnya Kasian h benar nasib bangsa ini Bu Rakyat dikenjot terus mati-matian untuk bayar pajak Untuk membayai i APBN Yang salah satunya untuk membayai i perda-perda tadi Uang rakyat dihambur-hamburkan Bu Seperti yang pernah kami katakan juga tidak begitu pandai lagi. Untuk meramu bagaimana cari duit sehingga mungkin legislatifnya juga disogok sehingga perda-perda yang b e r t e t a n g a n dengan peraturan lebih tinggi undang-undang n yang a lebih tinggi semua d i t a b a r Yang penting pemasukannya jelas. Nah, a r y a terputus sepertinya ya Pak Abdullah selamat siang. Wah, selamat siang Bu. Silahkan komentarnya. Ya nah, itu semua proyek sebetulnya. Jadi supaya ada pergerakan、uh, yang sifatnya <tuh> Output input money, uang ya, k e luar, jadi d i b u a t l a h suatu proyek sehingga perga-perga yang sebetulnya nggak kompresen, ya akhirnya dibuat juga akhirnya. Jadi ini suatu pemborosan aja dan tanpa perhitungan yang baik. Baik, terima kasih.